Bapak Robert selamat siang Selamat siang Silahkan Pak Mbak ini kalau teroris itu u d a h k e j a h a t a n internasional Dilihat oleh seluruh dunia Jadi kalau diberikan remisi itu saya sangat tidak setuju Karena kenapa kita sudah susah n a n g k a p mereka Sudah begitu besar upaya kita Terus tiba-tiba diberikan remisi dengan alasan bersikap kelakuan baik Buktinya masih ada teroris yang terlibat setelah d i l e p a s yang kemarin t tert e r t a n g k u t dengan、uh, ABB itu jadi gak ada gunanya dong polisi semua bekerja keras tiba-tiba dikasih remisi jadi kalau k u s u s teroris harusnya presiden tidak memberikan apapun alasannya jangan karena HAM karena mereka pun sudah melanggar HAM kita lihat k e r u g i a n negara kita itu akibat teroris ini besar jadi jangan cuma karena alasan kelakuan baik seperti t a k Masa tahanan sudah dijalani Gak bisa, ini harus ada efek jerah Jadi bukan berarti kita bersikap diskriminatif Tetapi ini harus ada pemikiran pemerintah yang benar-benar serius、mm -hmm. Terima kasih Terima kasih Bapak Robert Selanjutnya Bapak Mardi, selamat siang Selamat siang Oke, silahkan Pak、uh, Untuk i ter terori, u untuk seluruhnya saja di p i b a s i n saja deh Jangan cuma yang seperti i ya t seluruhnya biar saja ini untuk negara ini biar teroris itu supaya subur kita lepasin aja semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mardi. Bapak Heri, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Ya, saya pikir untuk k o r p o r dan teroris itu harus diperlakukan sama gitu. Maksudnya mereka nggak boleh ada remisi, malah sebaiknya itu langsung dihukum mati. Cuman kan. マガシー、ババディビオ、スマンシアンバディビオ ?Hello?Ya、シュラガンバディビオ ?Ya itu gak dapat karena so, itu、ブロ i ミ、プウヤ、テロリシ n ウ、ガウジャパトレミシ、ガナガサラニャ、プラプティアン、パトレミシトウ、ガウランギャン、ガサラニャ、リンアン、ギトロ、カススマンチューリ、ガウジャニャ、ガチャタン、ガチャタン、リンアン。 Kalau kejahatan berat seperti membunuh, teroris, segala macam itu nggak dapat remisi. Dia harus mendalani hukumannya sebagaimana digariskan. Karena itu hukuman berat itu yang dijatuhkan. Maka itu harus ada pertimbangan siapa yang diberi remisi, siapa yang nggak dapat remisi gitu loh. Jangan berlaku umum hukum itu. Hukum tidak berlaku umum. Dia tergantung kasusnya gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dibyo. Pak Hakim, selamat siang. Selamat siang. siang. Silahkan Pak. Ya, saya gini. r e n i s i itu diberi oleh pemerintah ya, jadi ini hanya pemerintah, atau hanya presiden bikin y a n t u r u a k a n remisi tapi kalau untuk kasus korupsi dan kasus terorisme itu pengaruhnya kan bagi orang banyak kalau korupsi yang di, ya, dicuri bukan uang, uang negara ya uang negara itu uang, uang banyak teroris itu ya itu orang banyak juga、gitu. jadi saya tidak setuju Kalau k r e n i s i itu diberikan pada orang-orang yang melakukan kejahatan, yang merugikan orang yang sangat banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Yati, selamat siang. Siang, kalau saya mau kasih pendapat, uh -huh. uh, mungkin Menkomhamnya itu nggak tahu kali ya. Susah payahnya polisi,、uh, mengejar teroris, terus jaksa juga. Uh, memutuskan perkara itu Gimana gitu, dia mungkin gak tau kali ya Keberatan-keberatan itu Atau mungkin juga Menkomhamnya itu Sedang mendukung teroris Kalau saya bilang, terima kasih Terima kasih b u Yati Bapak Gilbert, pengalaman terakhir kita Selamat siang, iya. Selamat siang. Silakan. Silakan. Betul, Menkomhamnya itu Memble itu Betul memang remisikan Dari pemerintah Untuk apa, memberikan satu Keringanan hukuman kepada r a k y Tahap-tahap y a n a r a pidana Cuma harus dipilih-pilih Kalau teroris Yang sudah membunuh orang begitu banyak gitu. Dan juga koruptor ya kan? Koruptor setingkat dengan teroris kan Sama ya Sama juga ya kan Kenapa harus diberikan remisi k a s i a n polisinya bekerja Setengah mati ya kan Akhirnya diberikan remisi Ini konyol sekali nih Terima kasih, Terima kasih. Selamat siang, Bu Jancen. Selamat siang. s i l a k a n Bu. Menurut saya juga kalau terorisme tidak perlu diberikan r remisi. Karena nanti dia akan begitu lagi. Terima kasih. Selamat ya, siang. Selamat siang, Ibu Margaret. Ya, siang. s i l a k a n Bu. Menurut saya juga tidak perlu ya itu terorisme di remisi. i n d Karena dia orang i t jahat. Kalau dia keluar, dia iya lagi. Gitu aja ya. ya. Baik, terima kasih, Bu Margaret. Selamat s o r e Pak h e r i Ya, selamat. シラ e ンバイディー。 バカで Saya cuma mau nyampein kalau yang seperti mencuri kayu itu boleh dikasih remisi. Kalau untuk teroris, korupsi itu kayaknya nggak layak d a p a t ini remisi. Oke,、okay, gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ade. Selamat sore Mbak. s i l a k a n ah、uh, Pendapat saya begini ya. Yang pertama harus mempunyai sudut pandang bahwa teroris dan、uh, koruptor itu... harus dipandang sebagai bahaya l a t e n Sama sepertinya Orde Baru dulu memandang komunis sebagai bahaya l a t e n Itu yang pertama. Yang kedua, sangat tidak setuju bahwa teroris maupun koruptor ini mendapat remisi. Itu, karena dari sisi ekonomi dan juga keamanan, itu dua hal ini sangat-sangat membahayakan sekali terhadap、uh, kehidupan berbahasa dan bernegara. Terima kasih. Oke, Pak y u s u s Selamat siang. Silahkan. Uh, untuk masalah uh, teroris uh, Sebetulnya uh, Pertama saya tidak setuju, kemudian Kedua, kalau bisa memang dipisahkan Karena、uh, biasanya Itu menjadi lahan untuk merekrut orang baru Dan itu sebetulnya orang-orang Baik semua, kelakuannya Cuma、uh. dia punya ideologi yang berbeda Ya, dari segi Padang agama atau mungkin、uh, Nasionalisme yang mungkin berbeda Untuk masalah korupsi, jangan pernah ada Ampun, harus tanpa remisi sama sekali Jika perlu d i p e r b e r a g k a n Ya. nah kemudian untuk masalah narkoba atau yang lain masih boleh. Ya, t a r i a k、hmm. a s i Oke、okay. Pak Agung, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, silahkan Pak Agung. Ya, untuk teroris saya setuju ada revisi, revisi, tapi revisi tentang mati ya.、Hmm. ya s <laughs> a Pak Marcel. Halo, selamat sore. Sore, Pak Marcel, silahkan. Kalau saya, Mbak, mungkin untuk、uh, revisi untuk、uh, Untuk Uh, teroris dengan、uh, korupsi itu itu nggak pantas m b a k ya? Kenapa nggak pantas, Mbak?、Hmm. Gak pantas, itu kan jahat yang kaliber itu.、Hmm. Kalau saya justru、uh, maunya bukan r ini sih u k u m gantung aja, Mbak. oke.、Okay. Itu aja. Terima, Terima kasih, kasih, Pak Marcel.、Hmm. Pak Joni selamat sore. Selamat sore. Iya, silahkan Pak Joni.、Uh, itu. Tanya hanya sedikit menohok sebetulnya.、Hmm. Kalau menurut saya karena saat ini penjara tuh kurang, jadi mau nggak mau memang dikasih remisi, bukan hakim atau jaksa nya yang kerjanya dianggap sia-sia, tapi memang、e, penjara saat ini sudah over apa、e, kurang gitu loh maksudnya. Jadi ya mau nggak mau dikurang-kurangin lah masa tahanannya gitu. Itu、hmm. aja. Oke、okay, terima kasih Pak Valentino. Selamat sore. Ya silahkan Mbak. Ya, saya pernah tuh mendengar bahwa teroris itu tidak semuanya、uh, bersalah ya. Begini, ada satu karyawan yang dipecat oleh suatu perusahaan, lalu dia, dia mungkin dendam ya, kalau dia tahan o m perusahaan itu, u dia bilang dia akan bom gitu. Jadi ketika dilacak, k e t a n g k a p、uh, melalui penelitian itu melalui pemeriksaan ternyata dia bukan teroris, tapi dia karena dia, tindakan dia mengancam perusahaan, maka itu dia akan m e n e b a r k a n teror nah setelah diselidiki, setelah diusut-usut ternyata memang dia bukan teroris dia hanya mengancam m e n g e r o r perusahaan yang telah memecatnya nah, jadi hal itulah yang menurut、uh, pengadilan, menurut presiden itu dia tidak termasuk, lah. jadi dia Uh, dikurangi masa hukumannya atau dibebasan. k Ya, b e g i t u l a h komentar saya. Oke,、okay, terima kasih. Pak Denny? Iya, s o r e Silahkan. Iya, kalau hukum begitu lemah、uh, di Indonesia ya, siap-siap aja tuh、hmm. ntar banyak muncul teroris-teroris baru mestinya kalau teroris sama korupsi i t u mestinya dikualikan ya kalau enggak, ntar、uh, saya juga mikirnya mendingan korupsi aja di s p n M Dia di penjara-penjara、uh, antar -penjara, pura-pura bertobat, r emisi、uh, udah enak daripada kerja jujur, kayaknya akhirnya jauh gitu. Itu aja masukannya. Oke,、okay, terima kasih Bapak Osman. Iya, sore. Silakan. Menurut saya ya, ya、uh, ini s a y a p mengutip blog、uh, sakit torah Harjo, ya, almarhum, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini gak punya hati nurani. Jadi hukum bukan hukum a n s i h 僕はアパイント・トゥルス a ィ a p タ、nah, mem、カウハピード、ハー・ウスポニャ・エセンシー、ナ・フィタリアル、ハー・キメトゥマモトスカンデトゥブダシャカンアパー、アンディプレクサト、アプレクサモティ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 Jadi esensinya harus dilihat Harus punya hati n u r a n i Jadi、eh, apa, Pemberian remisi Juga harus berdasarkan itu Bukan semata-mata, oh kelakuan baik Terus nanti bikin bom lagi Terima kasih Baik, Bapak Rosniman Halo, Selamatore s s i l a k a n Mbak、ya. Saya kasih pendapat singkat aja ya.、Yeah. Karena itulah mata teroris Indonesia i n i subur gitu loh, sampai gez chter sekarang sepertinya tidak, tapi Sebenarnya yang m e n a n g a teroris atau pembunuhan itu jelas-jelas lah. Mereka berkelakuan baik di penjara, cuci WC, tanam pohon, apa itu lain gitu loh. Tapi kalau memang dasar otaknya jahat, kita nggak usah ngomong HAM lah. Kita lindungi rakyat ini lebih baik. Hukum ditegakkan, itu yang paling penting. Ini remisi kadang-kadang saya j u g a curiga. m a kasih. Oke,、okay, p e n y e l e s a a n terakhir Bapak Umar. s i l a k a n Mbak Umar. Halo? Ya, s i l a k a n Mbak. Nggak、uh, usah... Uh, itu ya teroris ya, semua itu harusnya n gak g d a p a t remisi itu. Harusnya ya d i j a l a n i aja hukumannya.、Hmm. Kan kalau orang berbuat baik itu, jangankan yang dipenjara, di luar pun harus berbuat baik.、Yeah. Jadi berbuat baik itu s u d a h muta itu. Harus, manusia itu harus berbuat baik. baik. Itu aja, e m a n a t ya. r i m a kasih, m a k